وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين أمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum may yattqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haytsu la yahtasibun Fa Para pendengar radio Sir Tauhid yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di Anda berada. Dan insyaallah taala dengan taufik dan karunia-Nya semata pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan seputar siam, seputar berpuasa. Berpuasa Asal katanya di dalam bahasa Arab Puasa Atau Saum Itu Menahan diri Seorang menahan diri untuk tidak makan Untuk tidak bercakap-cakap Tidak berbicara Menahan diri untuk tidak beraktivitas, menahan diri untuk tidak Safar, itu namanya Saum Saim, di dalam bahasa Arab Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Maryam Ayat 26 Inni nazaratul rahmani Sawman Maryam a.s Mengatakan Aku bernazar kepada Allah Kepada Ar-Rahman Sawman Untuk menahan diri Apa? Menahan diri dari apa Maryam a.s Bukan menahan diri dari makan dan minum Bukan, tapi menahan diri untuk tidak bercakap-cakap Jadi ketika Orang Yahudi Menuduh Maria M.A. Berzina Karena mereka heran Bagaimana mungkin Wanita yang tidak bersuami Kemudian hamil Dan melahirkan Maka tak orang Yahudi Bani Israel bertanya kepada Maria Maria Salam, kenapa engkau adalah orang keluarga yang baik-baik, keturunan orang-orang yang baik-baik, keluarga yang soleh, kok bisa seperti ini? Wahai Maria. Kemudian dia mengatakan bahwasanya. Aku bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menahan diri, ya. untuk tidak mengajak bicara seorang pun manusia. Ya. Ini kita bisa paham asal makna daripada saum, daripada saum. Dan maknanya yang tadinya secara bahasa Arab itu umum luas menahan diri dari puas dari makan, minum, bercakap-cakap, beraktivitas, safar dan lain sebagainya. Itu adalah som di dalam syariat itu lebih sempit, lebih menyempit dan lebih spesifik. Som di dalam istilah syariat adalah imsakul muslim biniati ta'abbud lillah. Seorang muslim Menahan diri dengan niat beribadah kepada Allah SWT Atau Salah satu jenis peribadahan kepada Allah Dengan menahan diri daripada hal-hal yang dikhususkan Menahan diri Dari makan, minum, berwonsum istri dan pembatal-pembatal puasa yang lain Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, "Siyam fi syariah ma'na'ul imsak al-akil wasyurb wa nisa naharan idza kana tariku dzalika bihi wajah Allah wa yanwi hadza fi syariah." Menurut syariat Islam, siyam puasa itu maknanya menahan diri dari makan, minum dan berhubungan suami istri pada siang hari. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari Dalam rangka Meninggalkan demikian Dalam rangka meniatkan wajah Allah Dalam rangka mengharapkan keredawan Allah Itu namanya Puasa Itu namanya Saum Kemudian Kita sebutkan beberapa hikmah disareatkannya puasa. Yang pertama, saum puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Salat kelihatan, semua ibadah kelihatan, haji. Lebih-lebih lagi sudah Dari beberapa tahun yang sebelumnya Orang tahu kalau dia mau haji Tapi kalau puasa Itu sir Rahasia antara seorang hamba Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rahasia antara seorang hamba Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang tahu Dia wuduk tadi Minum beberapa teguk Tidak ada yang tahu Hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ini ibadah dalam hari disebutkan itu untukku kata Allah kemudian yang kedua mewujudkan pada diri kaum mukminin jiwa kasih sayang kepada sesama hamba-hamba Allah swt oh ternyata begini rasanya jadi orang yang sulit makan, yang seharian tidak makan. ya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kelapangan untuk makan dan minum. Bagaimana? Kalau sekiranya ini cuma sebulan, orang-orang tersebut bertahun-tahun, seumur hidup mencari makan susah setengah mati. Nah dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala hendak menumbuhkan di hati-hati kita jiwa Kali sayang terhadap sesama hamba-hamba Allah Swt. Kemudian yang ketiga, bahwasanya puasa melatih diri kita untuk berlaku sabar, untuk bertanggung jawab. dalam rangka mendatangkan ketakwaan dan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar. Dan lebih spesifik puasa macam-macam. Dan yang lebih spesifik yang dia merupakan salah satu daripada rukun Islam, ada berpuasa di bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan keutamaannya banyak sekali keutamaan-keutamaan dan keutamaannya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang menyebutkan tentang yang berkaitan tentang berpuasa di bulan Ramadhan di antaranya ya ayuhalladzina kutiba alaikum siyama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun hai orang yang beriman al wajibkan atas kalian berpuasa maksudnya puasa di sini adalah puasa di bulan Ramadhan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian semoga mudah-mudahan dengannya kalian bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun ayat hadisnya Rasulullah s.a.w. bersabda asiyamujunnah puasa itu benteng tameng untuk menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Faidah karena yau ma'adikum, saumi adikum. Walayafus, walayau ma'idin walayabsuk, walayashab. Kalau seorang berpuasa, maka hendaklah dia tidak mengucapkan kata-kata yang tercela, kata-kata yang keji, kata-kata yang membuat murka terhadap sesama dan lain sebagainya. Kalau ada orang mencela dia atau mengajak berkelahi, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis Abu Hurairah juga Wala di nafsi biadih La khulufa misaim atiab indallah Minrihil misk Bau Mulut orang yang Berpuasa Di sisi Allah lebih wangi Daripada bau Minyak kasturi Ya Nanti di hari kiamat Pahalannya besar Kenapa demikian Kata Allah S.W.T. Yatruku taamahu wa sharabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan makan, minum, syahwatnya, karena aku kata Allah. Jadi berpuasa, karena Allah S.W.T. meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwat, karena Allah S.W.T. karena mengharapkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala dan takut dari adabnya. Wa najisibhi. Asyiam uli wana jizihi walhasan tumbesir amtaliha. Semua amalan itu ada limitnya, pahalanya. Salat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu untukku. Aku yang membalas sesuai dengan keinginan dan kehendakku kata Allah Swt. Tidak terbatas, unlimited. Ya, ini sesuai dengan firman Allah Swt. In lamayu fasyabiruna. Jangan bilang tidak Orang-orang yang sabar akan dibalas oleh Allah Swt. Tanpa hisap, tidak unlimited, tidak ada batasnya. Ini pahala puasa sangat besar. Dibalas oleh Allah Subhanahu Wataala tidak dengan hitung-hitungan, tanpa batas. Karena dia merupakan salah satu bentuk kesabaran dan sabar akan diberi ganjaran di sisi Allah tanpa batasan. Kemudian hadis juga menyebutkan hadis saat Rasulullah SAW. Inna fil janatibah banyu kalau rayyan Ya Dokum Minusrah Imam Yauman kiamat Ya Dokum Minusahadun Gayuhum di Sorga ada pintu pintu Sorga yang delapan salah satu pintunya adalah pintu puasa pintu rayyan tidak akan masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang gemar berpuasa nanti di hari kiamat puasa ibadah yang paling paling murah enggak perlu biaya tidak perlu biaya, haji mahal Zakat, keluarkan uang Puasa, tidak perlu apa-apa Tidak perlu Mengeluarkan uang ya yeah. Sholat, masih harus berpakaian Beli pakaian yeah. Puasa, tidak berpakaian pun boleh Kalau tidak ada Iya, yeah. asal jangan dilihat orang lain Ya, yeah. <laughs> Dewan Iftidin, Akuat Iftidla, kaum Sunni dan Muslimat, para pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada. Kemudian kita masuk ke pembahasan hukum siam, hukum berpuasa. Maksudnya hukum berpuasa di bulan Ramadhan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun kedua Hijriah. Jadi di Mekah puasa belum wajib. Rasulullah pindah ke Madinah tahun pertama masih belum wajib. Tahun kedua wajib. Dan dia merupakan rukun yang keempat daripada rukun Islam. Rukun yang keempat daripada rukun Islam. Darilnya tadi ayat yang telah kita baca. Dan firman Allah subhanahu wa taala bermuasih dalam kumushahar walisumbar siapa yang Masuk kepadanya bulan Ramadhan Maka hendaklah dia berpuasa Atau barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadhan Maka hendaklah dia berpuasa Hadis banyak sekali Di antaranya hadis bin Umar Bunyat Islam al-Khamsin Islam itu dibangun di atas lima perkara Di antaranya Adalah berpuasa di bulan Ramadhan Ulama sepakat tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan dikatakan oleh seorang ulama lain jadu ilah kafir tidak menentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan melainkan orang yang kafir hukum mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadhan walaupun dia berpuasa orang berpuasa tapi dia katakan aku berkeyakinan puasa itu tidak wajib maka ini percuma dia puasa walaupun dia berpuasa karena apa? karena dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Ulama sepakat tentang kenapa? karena ulama sepakat sepakat tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Bahkan keumuman kaum muslimin itu lebih mengutamakan berpuasa di bulan Ramadan berpuasa dibandingkan sholat. Ya, banyak kita lihat ketika Bulan Ramadan, puasa semua. Walaupun sholatnya bolong-bolong. Walaupun sholatnya bolong-bolong. Padahal, Percuma seorang Muslim berpuasa kalau tidak sholat. Rasulullah SAW bersabda, Mentaraka sholat al-asrifah, Kod habitu amaluhu, Barasya meninggalkan sholat asar, Maka amalannya berguguran. ya Amalannya apa? Ya puasanya gugur. ya Hajinya gugur, zakatnya gugur, dan semuanya. Ya, karena mufraat, Yusuf Irfi umum di sini sholat asar yang ditinggalkan, apalagi sholat duhur plus apalagi sholat maghrib, apalagi plus sholat subuh. Ia ya, ini menunjukkan bahasanya percuma seorang muslim berpuasa kalau sekiranya tidak menunaikan sholat. Ikhwan fitdin. أخواتي بالله الرحمن الله إياكم kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada kemudian berikutnya sepakat para ulama bahwasanya hakikat puasa adalah seorang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wakulu washarabu, hatay tabayyinakumul khaytolabiinul khaytul aswadiminul fajar, thumatim sya'iminul la'il. Seorang Muslim dibolehkan untuk makan dan minum di malam hari sampai terbit fajar. Bukan terbit matahari, tapi terbit fajar sampai masuk waktu salat subuh. Kemudian apabila sudah terbit fajar, sumati musyammail lail, menahan diri dari makan minum dan pembatal-pembatal puasa sampai terbenam matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menurut pendapat Sebagian ulama syafi'iyah rukun puasa itu ada tiga. Yang pertama niat, yang kedua imsak anil faterat menahan diri dari pembatal pembatal puasa, yang ketiga zaman, artinya waktunya antara terbit fajar dan terbenam matahari. Kalau niat menahan diri tapi Waktunya malam hari, itu ya tidak dianggap puasa Puasa itu Di dalam syarat Islam Dari terbit fajar sampai terbenam matahari Bukan terbalik Kemudian Puasa terbagi menjadi dua Dari sisi wajib atau sunnahnya Yang pertama puasa wajib Itu adalah puasa di bulan Ramadan Puasa di bulan Ramadhan, baik yang sifatnya ada atau kodok. Ada itu seorang muslim melakukan puasa di bulan Ramadhan. Kodok, seorang muslim melakukan puasa bulan Ramadhan di bulan yang lain. Mungkin di bulan Ramadhan dia sempat sakit. Atau safar. Atau dia menyusui. Atau dia hamil. Kemudian dia berbuka puasa ke Terus dia mengkodok di hari yang lain Itu hukumnya wajib Salah satu bentuk puasa yang wajib Siamul kafarat, Puasa dalam rangka membayar kafarah Misalnya kafarah Sumpah Dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga Puasa nadar Itu hukumnya wajib Puasa Nazar hukumnya wajib Puasa yang sunnah Diantaranya seperti puasa Pada tanggal 9 dulhijjah Atau yang terkenal dengan puasa Arofah Puasa pada tanggal 9 dulhijjah Maksudnya 9 dulhijjah di masing-masing negeri Bukan patokannya Sa-Arab Saudi Tapi di masing-masing negeri Sembilan tul beda-beda Kemudian Puasa Ashura itu tanggal 10 Bulan Muharram Ditambah puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Jadi 9, 10, 11. Itu lebih sempurna. Puasa sunnah juga puasa 6 hari di bulan syawal. Setelah seorang muslim melaksanakan kodok Ramadan. Kalau sekiranya ada kodok. Rasulullah bersabda, "Man shama tumat ba'syitan Syawal, kana ka syiam dahar." Orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia lengkapi 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Ya kan? 30 hari ditambah 6 hari. Kemudian yang berikutnya, yang sunnah juga puasa Daud, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr melas Rasulullah perintahkan sum yauman wabter yauman, puasa sehari buka sehari. Kemudian yang berikutnya puasa tiga hari di setiap bulan, tiga hari setiap bulan. Yang afdolnya itu 13, 14, 15 Bulan Hijriah Tanggal 13, 14, 15 Bulan Hijriah, namanya Ayyamul Bil Ayyamul Bil Tapi silakan Kalau mau berpuasa di Selain daripada hari itu, yang pentingnya 3 hari dalam setiap bulan ya Karena ada hadis yang lain Yang membolehkan seperti itu Intinya 3 hari setiap bulan Walaupun yang afdol adalah 13 14 15 Kemudian yang berikutnya puasa Senin Kamis setiap pekan sepakat para ulama tentang dianjurkannya puasa Senin Kamis Rasulullah SAW bersabda inna amal aibatu radu yaumul itsnin wal yamal khamis wa fa ana amali wan shaim bahwasanya Amalan-amalan manusia itu diangkat Kepada Allah SWT setiap Senin dan Kemis Aku senang Kalau sekiranya amalku diangkat Aku dalam keadaan berpuasa Kata Rasulullah SAW Kemudian Yang disunahkan juga Somtis a'iyah min hijah Yaitu puasa Sembilan hari Di awal bulan til hijah Nya satu dua satu satu sampai sembilan dhuhr hijjah sepuluh dhuhr apa hukumnya Hah? sepuluh dhuhr hijjah hukumnya haram hari raya kan iya hari raya idul adha idul fitri haram hukumnya berpuasa di hari raya. Jadi yang disunnahkan itu 1 sampai sembilan Jum'ah Bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan tentang sunnahnya. Disebutkan. Dajilnya apa? Dajilnya mamin ayamil amal saleh fiha Abuillahulmin hajar ayam. Tidak ada pahala atau amal saleh yang lebih dicintai Allah swt di hari ini 1 sampai sepuluh Jum'ah bahkan Rasulullah SAW katakan Walal jihad fi sabillillah bahkan tidak juga jihad kecuali orang yang pergi berjihad dengan harta dan harta dan jiwa dan raganya kemudian tinggal pulang tinggal nama artinya mati syahid mati syahid dan ulama mengatakan bahwasanya puasa bagian daripada amal soleh Puasa bagian daripada al Maka dari sini sebagian ulama menukil kesepakatan Tentang dianjurkannya berpuasa Di hari-hari tersebut Walaupun ada hadis Aisyah Radul Teranah Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa Di hari-hari tersebut Di katakan ulama ini Tidak menunjukkan bahwasanya Puasa di hari tersebut tidak afdol Ada beberapa kemungkinan Kemungkinan itu sesuai dengan Pengetahuan Aisyah Radul Teranah Karena tidak mungkin semua orang sahabat Menguasai semua sunnah Rasulullah SAW Ada yang dia kuasai dan tidak dia kuasai Iya Kemungkinan yang kedua Tidak harus ya, Tidak harus semua perkara sunnah Dilakukan oleh Rasulullah SAW Paham Tidak harus semua perkara sunnah Dilakukan oleh Rasulullah SAW Buktinya apa? Buktinya Apa hukum puasa Daud? Sunnah Apa dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tidak Rasulullah tidak melakukan puasa Puasa Daud ya Tapi Rasulullah menganjurkan mengajurkan ya. Tidak harus Hal yang sunnah Kemudian pasti dilakukan oleh Rasulullah Tidak harus Kenapa? Karena di dalam syariat Sunnah itu bisa Sunnah kaulia Merupakan diambil hukumnya Dari perkataan Rasulullah SAW diambil hukumnya dari perbuatan Rasulullah namanya sunah fi'liyah. Diambil hukumnya dari pembenaran Rasulullah namanya sunah taqririyah. Iya. <tuh> Kemudian puasa bulan Muharram. Rasulullah bersabda, "Belusiyam pada Ramadan Syahrul Muharram." Puasa yang paling afdal Setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram Kemudian yang berikutnya Puasa di bulan Syaban Ini Mayorita Sulamak mengatakan, afdal puasa di bulan syaban sekarang ini semuanya dalam hadis disebutkan hadis ummi salama bal yasu mukullah bahkan rasulullah berpuasa di bulan syaban semuanya hanya saja ada hadis aisyah menyebutkan illa kori kecuali sedikit dikatakan oleh ulama bahwasanya kebiasaan rasulullah saw berpuasa ada dua. Kadang-kadang Rasulullah pun puasa di Syabab penuh sebulan penuh. Dalam riwayat ia silubi Ramadon. Di Rasulullah sambung dengan Ramadon. Artinya, ketika dikatakan disambung dengan Ramadon, artinya full satu bulan tidak putus-putus sampai masuk Ramadon. Dalam riwayat yang lain, kadang-kadang Rasulullah satu atau dua hari tidak puasa di bulan Syaban Kemudian Yang ketiga Pertama puasa wajib Kedua puasa sunnah Ketiga puasa haram ya Ada puasa haram Misalnya apa? Puasa di hari raya Bukan dapat pahala Tapi dapat dosa Karena ada larangan Dan dari Rasulullah s.a.w. larangan berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha Puasa haram juga Artinya puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga Itu berpuasa di hari Tashrik 11, 12, 13 Julhijjah Tiga hari setelah hari raya Idul Adha itu haram hukumnya Tapi kalau satu hari setelah Idul Fitri sunnah, dua hari setelah Idul Fitri sunnah, puasa enam hari Syawal setelah Idul Fitri. Rasulullah bersabda ayam mu tasri, ayam aklimasyurbin. Hari tasri itu khusus untuk hari raya seorang muslim dan muslimah makan dan minum serta berdzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis. Amrul As disebutkan ya mu nabi iftariha wa enhana an siyamia Rasulullah melarang kami untuk berpuasa di hari tasyrik dan merintahkan kami untuk tidak berpuasa Kecuali satu kasus itu yaitu orang yang pergi haji dia tamattu tapi dia tidak punya kemampuan untuk bayar istilah orang kita dam hadi tidak sanggup bayar untuk sembelihan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 3 hari ketika di hari haji dan sebut 7 hari ketika pulang ya di antaranya kata ulama Iaitu diperbolehkan khusus ini spesifik dia boleh berpuasa 11, 12, 13. Karena hadisnya mengatakan lamirah kasfi ayat tasri ayu samna illa limanda menjadi hadi. Tidak dibolehkan seorang Muslim atau Muslimah berpuasa di hari tasri kecuali ini ada pengecualian dari syariat kecuali orang jamaah haji yang tidak punya hadi. Kemudian yang keempat puasa makruh, yang pertama diantaranya jumhur ulama mengatakan makruh hukumnya berpuasa hari Jum'at sendirian. Kata Rasulullah, ilayaw man qoblau aw ba'dah, sebelum atau setelahnya. Inna yamal Jum'ah yaum 'id, fadza'il ilayha yaum 'idikum yaum illa antasumu qablahu aw Kecuali kalian berpuasa setelahnya atau sebelumnya. Hadis ini membantah pendapat sebagian ulama yang mengharamkan berpuasa di hari Sabtu. Ya. jangan berpuasa hari Jumat kecuali kalau kalian menyambung sebelumnya atau setelahnya. Sebelumnya apa? Sebelum Jumat? Kemis. Setelah Jumat? Minggu. Sabtu. Artinya boleh. Ditambah lagi Rasulullah SAW. Berpuasa bulan Syaban. Sebulan penuh. Kebanyakannya. Dalam sebagian riwayat Sebagian. Kecuali sedikit. Kalau sekiranya... Puasa hari Sabtu tidak boleh Pasti Rasulullah SAW Ada kejelasan dari para sahabat Kecuali hari Sabtu bulan Sya'ban Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa ya. Ada pun hadis yang melarang berpuasa dari Sabtu Hadisnya dikatakan oleh uh, Ulama Ahlul Ilal Jumhur Ahlul Ilal Ulama Ahlul Hadis al Hadis, Jadi, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik Dan yang lain-lainnya Hadisnya hadis mungkar hadis mungkar larangan berpuasa di hari Sabtu. Itu pendapat yang, yang benar. Kemudian puasa wisal ini makruh hukumnya yaitu seorang tidak menyambung ya. Tidak segera berbuka, tapi dia menyambung sampai maghrib lagi. Ya. ya, dia makan sahur, terus puasa sampai ketemu sahur, sampai maghrib lagi baru dia. Ada. Ya, ini makro hukumnya. Ketika Rasulullah SAW ini penguasaan Rasulullah, kalau Rasulullah ada khususia. Rasulullah berbiasa wisol berpuasa itu bukan 1 kali 24 jam. Pernah Rasulullah puasa 2 kali 24 jam, pernah 3 kali 24 jam, pernah hampir seminggu Rasulullah SAW berpuasa. Sahabat ketika Rasulullah melarang, kata Rasulullah, "Jangan wisol." Sahabat kan bertanya, "Tapi engkau wisol ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, aku tidak seperti kalian, beda makomnya beda. Ya, las tukaya atikum. Ini Ut'amu uskho. Aku diberi makan dan diberi minum. Dikatakan ulama, dia nanya maksudnya diberi makan dan minum. Allah swt anugerahkan kekuatan pada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW batinnya itu sangat kuat dan berefek kepada. Fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat kuat. Dengan puasanya justru semakin kuat. Bukan menurut kebanyakan orang semakin berpuasa semakin lemas. Tidak, tidak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak jihad berpuasa. Padahal panas terik, berperang, berjihad berpuasa. Bahkan pahalanya sangat besar. Man sauma yawman fisabilillah ba'da Allah Subhanahu ba sub wa taala minannas bagina siapa yang sanggup berpuasa ketika jihad fisabilillah. Indal itlaq maksudnya adalah ketika jihad satu hari saja maka Allah Subhanahu akan jauhkan dia dari neraka jahanam selama 70 tahun. Eh, cahaya. Itu luar biasa. Ya. Kekuatan Rasulullah SAW beda dengan kita beda dengan kita kita tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya sebagian ulama berpendapat makro hukumnya berpuasa dahar berpuasa dahar itu berpuasa terus-menerus tidak buka-buka kecuali puasa yang diharamkan. Ini tidak buka-buka terus umur hidupnya. Ya, itu namanya puasa dahar. Kecuali puasa yang diharamkan, maka ya jelas haram hukumnya. Itu mendapat jumhur lama Kemudian sebagaimana ulama mengatakan puasa di hari ya musyak maksudnya orang untuk hati-hati biasanya itu pada tanggal 30 syaban hmm, kan ada kemungkinan 30 syaban itu satu ramadan atau masih 30 syaban demi hati-hati ya udah deh biasanya orang-orang syiah yang senang seperti itu yang sok hati-hati ya yang sok hati-hati mereka seperti itu dalam rangka menyelisi sunnah Rasulullah SAW Padahal Rasulullah SAW dengan tegas Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan Bukan sekedar makruh, tapi haram ya, Rasulullah SAW bersabda Man saw aso abal qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang ragu-ragu Maka telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW Jadi perkara Islam itu perkara yang sangat jelas dan gamblang untuk kaitannya masuk di bulan Ramadan itu tidak dilakukan. Cuma dikasih dua pilihan saja Nabi Rasulullah Sallam. Kalau kalian lihat berpuasa, kalau tidak lihat sempurnakan bulan Syaban 30 hari. Walaupun eh apa namanya tertutup awan dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Subuhul watiu abtirul yatirifain kum alaiqum faknul detta saban talatina yawman. Simpel kan? Iya. Kalau ingin ikut sunnah Rasulullah sangat simpel, nggak usah berbelit-belit. Dialog panjang lebar Cuman kata Rasulullah Cuman kasih dua pilihan Kalau kalian lihat Hilal ya Awal Ramadan ya, Pada tanggal 29 ya, Petang Misalnya kalian lihat Oh berarti itu sudah masuk Satu Ramadan besok puasa Selesai Kalau tidak Mungkin kata Rasulullah Kalau misalnya tertutup Romam tutup awan, kabut, tidak kelihatan. Apa? Solusinya sempurnakan bulan Syaban 30 hari. Artinya apa? Digenapkan. Bulan Syaban 30 hari. Ya udah, besok tetap dianggap sebagai syabat walaupun sejatinya hilal itu sudah ada. Iya, walaupun sejatinya hilal sudah sudah ada. Itu Syariat kasih solusi, ya Syariat kasih solusi. Jadi nggak usah bingung plick kalau orang ikut Syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, simpel kan? Simpel sekali. Maka berpuasa di hari yang ragu-ragu dia yakin ya udahlah anak puasa deh buat besok. Jangan-jangan besok tuh puasa Ramadan Ini haram hukumnya pendapat yang benar. Wakat asa. Awal Qasim kata Rasulullah Sallam. <tuh> Makanya Rasulullah Sallam menegaskan, la takat di Ramadhan bisa umi la takat dalam Ramadhan bisa umi yumin atau yumin. Ila rajunkan ya semua, semua paling semua. Janganlah kalian menyegerakan berpuasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan. Ya 29-30 saya puasa. Jangan-jangan masuk bulan Ramadhan. Ini dilarang. Kecuali seorang yang punya kebiasaan puasa. Misalnya dia rutin puasa Syaban. Dia rutin puasa Senin, Kamis, Dia rutin puasa Daud. Pas kebetulan tanggal 29, silakan. Kemudian. Puasa yang diharamkan. Puasa seorang wanita. Puasa sunnah seorang wanita. Tanpa izin suami. Dipikir. Dapat pahala bukan, itu dapat dosa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Lata sunmarak wabaklu ashahidun illa bi izni. Tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah dalam keadaan suaminya ada, tidak kemana-mana, ada. Ya, di situ di rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Ya. Izin dulu dong. Ya. Bi anak besok puasa ya, nggak boleh. Ya udah enggak boleh. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqa sayadlafaq, awadallahu khairan minhu. Barang siapa ya? yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti lebih baik, baik daripadanya. Jangan dipikir dia tidak dapat pahala, dapat pahala seperti itu. Ya, menyelaraskan nas-nas syariat itu betapa indahnya. Ya. Sisi yang lain Allah perintahkan seorang wanita untuk berpuasa sunnah tapi sisi yang lain Allah juga perintahkan Seorang wanita untuk taat kepada suaminya Ya kan? Jangan besar pasak daripada tiang Artinya eh, Dikarenakan tidak punya fikih, Sehingga eh, cuman terbawa perasaan Tidak syariat itu bukan main perasaan Syariat itu Keterangan dari Allah dan Rasulnya Walaupun tidak sesuai dengan perasaan Saya atau Anda ya, Syariat adalah Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya Ya kalau tidak sesuai dengan perasaan kita, kalahkan perasaan kita. Ah, iya. Yeah. Jadi semuanya akhirnya apa? Ada standarisasinya. Kalau diserahkan kepada perasaan masing-masing, itu kan perasaan kamu, perasaan saya beda, perasaan tetangga saya beda. Masing-masing punya perasaan. Berarti agama sesuai dengan perasaan masing-masing? Tidak. Syariat Allah Swt satu untuk semua. Karena hak suami adalah wajib, tidak bisa ditinggalkan perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah. Ya. Kalau dia punya fikih, dia tidak sewot seorang istri tersebut. Oh iya, kalau fikir, dia punya fikih, dia tidak bodoh, dia ngerti syariat, dia tidak sewot, dia tenang. Alhamdulillah, ya kan? Saya mengunaikan perkara yang wajib, mendahulukan perkara yang wajib dibandingkan perkara yang sunnah. Mentaati suami perintah Allah sebagaimana peraturan sunnah juga anjuran dari Allah Swt. Mana yang lebih diutamakan? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Iya bukan? Iya. Kemudian, syarat-syarat puasa, ya pertama dia harus islam, kedua dia balir. Balir. Bisa dengan umur 15 tahun, bisa juga dengan yang lain misalnya ada haid atau ihtilam dan lain sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam men-talahkan istighath dia belu dari seorang anak kecil sampai dia balik baru diberikan beban syariat. Tapi kalau sekedar pingin e, latihan anak yang belum balik, ini tidak apa-apa. Sebagaimana dia diajarkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menganjurkan anak-anak kecil Untuk latihan puasa Tapi bukan sebagai kewajiban Yang kedua yang berikutnya Ada akal ya, Ada akal Kenapa? Ya. Kalau orang tidak ada akalnya Maka tidak wajib Dia untuk berpuasa Rufiyal Qalam antara Karena syariat di, Diangkat dari tiga orang ya, Di antaranya Anil bajinun hatta yufiq Enjauh hatyufik orang gila sampai dia sadar suruh sadar dulu baru dia puasa seperti itu yang ke empat Al Qudra Al siyam dia sanggup untuk berpuasa ya sanggup untuk berpuasa dia tidak sakit dia tidak safar ya. kalau sakit dan safar maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Komenkan di Mingkubalitan awal Islam. Hidatumin aja minohar barangsiapa yang sakit atau Safar, kemudian dia berbuka Maka wajib baginya mengkodok di hari yang lain Kemudian syarat sahnya Yang pertama Kalau tadi syarat wajib Sekarang syarat sah Syarat sah yang pertama niat Seorang harus berniat Karena Rasulullah SAW bersabda Amalan itu tergantung niatnya Tidak berniat Tidak sah berniat dari malam hari. Berniat dari malam hari. Rasulullah bersabda, "Man lam yutsi'a min al-lail fala yasum." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam harinya, maka tidak sah puasanya. Jadi, baru berniat puasa jam 9 pagi tidak sah. Ya menurut pendapat yang benar, wallohu taala alam sholawat termasuk puasa sunnah, termasuk puasa sunnah karena hadisnya umum, ya malam Jum'at itu siam, siapa yang tidak meninggalkan puasa maka malas siam malam. Adapun hadis Rasulullah SAW, suatu hari dia datang ke salah satu rumah istrinya, kemudian tanya apakah kamu punya makanan, ya. Kata salah seorang istrinya Tidak ada, kalau begitu saya puasa Sebenarnya ulama mengatakan Ini dalil bolehnya puasa sunnah Dari siang, padahal Itu tidak tepat Kenapa demikian Tidak ada keterangan, maksudnya Rasulullah Baru mulai berpuasa dari hari Di detik itu Tapi Rasulullah Maksudnya, kalau begitu Saya meneruskan puasa Saya meneruskan puasa Kenapa? Karena ada dalam riwayat yang lain, lakukan asbah tu Ada riwayat yang lain mengatakan, aku tadi sudah terlanjut berpuasa, sekarang saya lanjutkan puasaku. Harinya di sini yang bisa diambil faedah, boleh seorang yang berpuasa sunnah untuk membatalkan di siang harinya, tidak ada larangan. Ini tidak boleh puasa wajib. Ini tidak boleh puasa wajib. Tahu-tahu tanya, ada makanan enggak? Enggak ada. Oh kalau gitu saya teruskan. Kalau ada, saya batal, tidak boleh. Tapi seorang yang puasa sunnah dari pagi harinya sudah sampai asar, kemingin berbuka ya silakan, tidak larangan. Makanya ulama mengistilahkan almutawwew Amiru nafsih. Orang yang berpuasa sunnah itu dia yang berhak atas dirinya. Dia pengen lanjutkan puasanya silakan, dia tidak urusan dia. Iya, Sebenarnya itu. Kemudian yang kedua syarat sahnya yang kedua itu suci dari haid dan nifas wanita yang haid dan nifas itu harus suci ketika hendak berpuasa ya, selesai dia haid baru dia boleh berpuasa karena haram hukumnya haram hukumnya wanita yang haid atau yang nifas dia berpuasa haram hukumnya. Ya Allah, dinaukatilarahimallah ya kum para pendengar, para disyariatohit dimanapun anda berada. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan hilal. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang anjuran untuk melihat hilal, munculnya hilal itu sebagai pertanda masuknya bulan. Allahumma inni esalu naka <maksudnya> anilahillah kulhiyamu wakitul inna siwal haji. Mereka bertanya kepada Muayyir Rasulullah tentang ahillah hilal hilal itu. Hilal itu tanggal 1 bulan setiap bulan Hijriah. Kata Allah Swt, kulhia mawaki itu sebagai peruntukan waktu dan haji. Peruntukan waktu di sini, peruntukan waktu untuk beribadah seperti puasa dan lain sebagainya, ya. Dan untuk peruntukan haji secara spesifik, ibadah secara umumnya dan haji secara spesifik. Jadi patokannya hilal. Kecuali kalau sekiranya tidak bisa melihat hilal dikarenakan terhalang awan atau Kalau seandainya dianggap ya, kalau dulu eh, susah kabar. Kalau sekarang kan eh, dari Aceh sampai ke, ke Maroke tinggal telepon saja. ya Tinggal telepon ada selihat hilal enggak dan lain sebagainya sudah ketahuan. ya Kalau dulu susah orang. Dari berita itu harus jalan Kaki atau naik kuda Di zaman Rasulullah SAW Sehingga Rasulullah SAW mengatakan fa ya fa syaban Kalau tidak terlihat Maka sempurnakan bulan Syaban Menjadi 30 hari Walaupun Mungkin saja hilal itu sudah keluar ya, Hilal itu sudah keluar cuman terhalang sebagian orang Ada pun hisab Hisab kita katakan itu sebagai sebagai bukan jadi patokan tapi sebagai apa namanya? penopang ya. Untuk kita bagaimana melihat hilal seperti itu. Hisab itu sebagai penopang, sebagai alat bantu saja. Bukan sebagai patokan syariat karena tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala Menyebutkan seorang berpuasa karena hisab Tidak ada Orang Allah SWT tersebutkan Bagaimana siapa yang melihat bulan misalnya melihat hilal, maka dia berpuasa Rasulullah bersabda Berpuasalah karena melihat hilal Patokannya adalah hilal, bukan dihitung-hitung Hitung-hitung, silakan Tapi jangan dijadikan patokan Patokannya adalah ru'atul hilal, hitung-hitung Hitung-hitung, ya, silakan Mungkin bujurnya Lintang selatan, lintang utara sekian-sekian untuk mempermudah dilihat hilal. Nanti hilal itu kurang lebih arah sana. Jadi, ketika nanti lihat hilal jangan lihat ke sana. Arah sana karena sudah ada hitung-hitungannya, gampang. Ya, sudah ada hitung-hitungannya. Ya, dalam permasalahan tersebut. Kemudian jumhur ulama sebagai ulama mengatakan Bohasanya keberadaan hilal sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar tara anna sul hilal para an nasul hilal para sahabat itu biasanya kalau sudah menjelang akhir Syaban itu kalau sudah akhir Syaban beliau mereka-mereka menyaksikan hilal, pengin lihat-lihat hilal. Ya. Kemudian kata Ibnu Umar, aku lihat. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aku kabarkan Rasulullah SAW. aku lihat. Iya. Fa Rasulullah SAW, fa amara an-nas bi, iya. Kemudian Rasul aku kabarkan kepada Rasulullah, baru setelah itu Rasulullah memerintahkan Kepada para sahabat agar mereka berpuasa. Dari sini ulama mengatakan bahwasanya Berpuasa Itu kalau orang Alhamdulillah kita Dalam hal ini pemerintah sudah perhatian Sudah taruh tempat-tempat ini Di Tanjung Kodok Di ini di Tanjung Periuk dan lain sebagainya Ada beberapa titik ya Dari Aceh sampai Papua Taruh Riyad Hilal Kalau sekiranya ada satu titik sebagian titik melihat Kemudian dilaporkan kepada pemerintah Kemudian pemerintah menetapkan hukumnya Maka kita berpuasa Ya ini sebagaimana tadi, ini sahabat ini Umar lapor kepada Rasulullah, nggak langsung ujuk-ujuk dia berpuasa, tapi lapor kepada Rasulullah dan Rasulullah membenarkan, kemudian memerintahkan untuk berpuasa. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. As-sawmu yau mutasumun, walfitru yau mutufirun. puasa itu adalah puasa kebanyakan orang. Artinya, jika ada ulama terkala mencarah hadis tersebut. Seorang berpuasa itu tidak boleh sendiri-sendiri. Puasa itu termasuk amal jama'i, amal jamaah. Kecuali negeri-negeri kafir yang tidak ada pemerintahnya bukan pemerintah muslim, maka dia berpuasa di, sesuai dengan daerah yang terdekat dari mereka. Ya, apapun kita alhamdulillah negeri Islam pemerintahnya masih muslim, ya menetapkan puasa ya kita ikut sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya beberapa yang dianjurkan tak berpuasa. Yang pertama makan sahur. Sahur. Rasulullah bersabda: "Tasharu feinawis sahur barokah. Makan sahurlah karena di makan sahur itu ada barokah." Rasulullah juga bersabda: "Fasruma baynas yaminosiam ahli kitab aklatus sahur, aklatus sah." Perbedaan antara puasa kita dan puasa Alkitab Adalah makan sahur Dia sunnah Tidak sampai wajib Tidak sampai wajib Buktinya apa? Tidak sampai wajib Karena boleh seorang Wisol Ya Sebagaimana tadi Yang dilakukan Rasulullah Tidak mungkin Rasulullah meninggalkan perkara yang wajib Ya kan, Yang namanya wisol kan pasti bablas Bablas buka puasanya Bablas sahurnya Kalau sekiranya itu makan sahur adalah wajib Tidak mungkin Rasulullah meninggalkan perkara yang wajib Dan makan sahur Itu Minimal Satu tegukan air itu sudah minimal Yang penting dia makan atau minum Syukur-syukur plus korma ya. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda As-sahur Akluhu barakah Fala tadauh Walau an yajra'ahadukum jura'ata min ma'fa Inna Allah Azza wa Malaikatu yusalluna alam tushirin InsyaAllah Makan sahur itu makanan Yang penuh barakah Jangan tinggalkan, walaupun cuman minum seteguk air Karena Allah SWT dan Malaikatnya mengucapkan salawat Bagi orang-orang yang makan sahur Kemudian disunahkan mengakhirkan sahur Jadi jangan sahur jam jam 1, jam 2 Itu bukan makan sahur, tapi makan malam ya, Makan sahur itu Sudah hampir Ya di waktu sahur Makan sahur itu waktu sahur Sahur itu bahasa Arab Sahur itu artinya Waktu menjelang masuk subuh itu sahur namanya. Kalau makan sahur jam 12 malam jam 1 itu namanya makan malam bukan makan sahur. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Sebagaimana disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, Anas Nabi Allahazza wa sallam bertabit tasharah, falam farqa min sahur hima, qama Nabiul Salam ilas salafasal lah, fakulna li Anas." kamkana baina firaghihima min sahurihima wa dukhulihima bisalah apa berapa batasan antara makan sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salat apa katanya kaqadrama yaqra' ar-rajul khamsina ayat sekitar orang baca 50 ayat dari makan sahur dan salat subuh sedikit sekali kan 50 ayat mungkin setengah jam tidak sampai ya enggak cukup Ustaz ya karena kita makannya tiga piring enggak cukup ini masak ini masak ini enggak ada Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal hal repot repot seperti ini simple semuanya simple ya sebagian orang masuk bulan puasa bukannya turun lima kilo naik lima belas kilo kesempatan makan malam semalam ya kalau coba aja lihat Subhanallah jadi tradisi di mana mana kalau berbuka puasa itu kalau enggak lima macam makanan itu bukan buka puasa namanya. Ada loh, ada cendol semuanya ada di bulan puasa. Gorengan ini kolak semua subhanallah. <tuh> Kayak perutnya <tuh> bisa nampung 10 liter atau 10 kilo. Muli adzubillah. Demikian juga kaitannya dengan makan sahur. Ya sampai di kampung-kampung yang punyanya ayam pun harus dia motong ayam. Ya, ayam cuma satu-satunya. Sempatkan juga buat motong ayam. Tidak harus yang simple dan sederhana Apa yang ada jangan tekeluf Dalam permasalahan ini Ini sekitar 50 ayat Ini menunjukkan mereka tidak makan banyak-banyak Untuk makan sahur, sekedarnya saja 30 ya, ayat 20 sampai enggak, Kalau kecuali orang bacaannya Seperti Syekh Kusari ya, 50 ayat Panjang-panjang Itu pun paling setengah jam Panjang-panjangnya Kalau orang yang bacanya cepat ya, Paling 15 menit tidak nyampe 10 menit lah Langsung setelah itu tidak Jauh setelah itu azan 15 menit itu sedang 15 menit sebelum azan sedang ya, Kalau kita stres 15 menit mau azan Stres Marah-marahin istrinya, bangun sekarang <tuh> <tuh> Waliyadubillah Kemudian menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah bersabda ya dzalunas bi khair majul fator. Senantiasa orang mendapatkan kebaikan dari Allah semata selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Batasannya apa? Terbenam matahari. Udah terbenam matahari. Kalau syah lain lagi syah, ya mereka dalam hal ini sok hati-hati, senang sok hati-hati. Berbuka puasa sampai menjelang waktu isya. Makan sahur itu tidak mau dega dekat dia, merasa sok lebih bertakwa dari Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah mendoakan orang yang menjerak berbuka dapat puasa, dapat barokah dari Allah Subhanahu Wataala, dapat kebaikan. Laaizahunasbihkaer maajilfitar. Selama orang menjerak berbuka puasa, terbenam matahari teng berbuka puasa, terbenam matahari bukan azan, azan, ya lima buka puasa. Dia duluan minum dulu, korma 3 biji, gorengan 2 biji, 5 menit baru dia azan. Iya, tapi muazin cukup minum-minum, teguk kemudian dia azan. Ya. Kasihan kaum muslimin karena dia ditunggu-tunggu dia, ternyata dia sudah habis berapa piring kolak plus cendol plus gorengan baru azan. Ya, itu tidak amanah. Rasulullah mengatakan al-muadzin ya, orang yang azan itu diberikan amanah supaya adzan tepat waktu, ya waktu subuh tepat, ya. jangan molor jangan diawalkan, ya sebagaimana waktu kita kan patokannya nggak mau ribet ribet kan, aliat dulu matahari, enggak kita patokannya oh, Zainal adzan, udah kita puasa kita makan sahur, tidak repot repot mau lihat lihat matahari, percuma tidak akan terlihat kita di tengah kota. Ya kan, ya. naik masjid, atap masjid, menara masjid juga tidak kelihatan, ya kan? Kecuali orang yang rumahnya di pinggir pantai, yang bablas lihat uh, sunset, matahari terbenam, seketik ya, dia dia berbuka puasa, ya seperti itu. Jadi kalau sekarang kaum muslimin rata-rata patokannya ke muadzin, ya, ke muadzin. Dengan catatan muadzinya itu amanah. Betul-betul adhan tepat waktu Ketika maghrib pas matahari terbenam Ketika subuh pas Terbit fajar Kemudian disumahkan Berbuka puasa Dengan rutop Rutop Itu dianjurkan ya Rutop korma Yang hampir matang yang masih belum kenyal-kenyal itu masih belum mat, belum matang masih berair nah, itu. itu enak sekali ya ini sunnah rasulullah saw nggak ada banyak anak pergi kecondet tuh isinya rutoh semua sekarang dia ya, rutoh ya, tidak harus nunggu orang pergi haji atau pergi umroh sekarang rutoh bisa disimpan selama satu tahun dalam freezer ya sunnah ya, kalau tidak sanggup kata rasulullah korma tamer Tamar itu korma yang sudah matang kalau rutup itu harus disimpan di dalam freezer atau kulkas kalau enggak dia busuk dia. Iya, cepat rusak dia. Kalau disimpan di udara terbuka cepat rusak. Kalau korma disimpan di udara terbuka mau 3 4 tahun awet dia. Ya, antum beli korma seperti itu itu bedanya. Kalau tidak sanggup, kalau tidak punya rutup, tidak punya korma enggak ada duit. Ustaz, ya udah minum deh. Kesian banget. Ya. Sekarang tidak repot-repot pergi ke Indomaret, semua Indomaret jual kurma alhamdulillah. Ya kan? Ya itu, macam-macam jenis kurmanya. Rasulullah bersabda, "Idza aftara hadukum liftar ala Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iftir dari hadis sanad kan Nabi sallallahu alaihi wasallam iftir qabla yusalli ala ratobat. Rasulullah sebelum salat itu berbuka Beberapa rutop Dalam riwayat 3 atau 5 1, 3, 5, 7 Pokoknya ganjil gitu Kalau tidak ada Petumairat, beberapa korma Kalau tidak ada Baru minum beberapa teguk air Baru minum beberapa teguk Air Kemudian berdoa berdoa Ketika iftar Hadis yang soheh yang paling mending ya, saya tidak berani mengatakan soheh. Yang paling mending, ya. kalau hadis yang Allah malaikat sumtu itu daif. Tapi kalau mau mengamalkannya silakan. Ya. Apalagi kalau dia berkaitan itu adanya soheh. Atau hadis yang paling mending, dahabat dhammau wabtaratil uruq wabtaratil uruq wabtaratil ajur. Insya Allah itu yang paling mending. Walaupun sebagi ulama juga mempermasarkan kesehehannya juga. ya Hadisnya zahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa tsabatal insyaallah. Itu doa ketika berbuka puasa. Kemudian ikhwani fid din wa akhwati Setelahnya ada beberapa perkara yang dimakruhkan ketika seorang berpuasa. Yang pertama mubalaghah fil mamduri sinshaq ketika wudu bagi orang yang berpuasa. Itu berlebih-lebihan terlalu serius terlalu nemen ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung ketika berpuasa ketika berpuasa Rasulullah sallam ingatkan ketika seorang muslim Berwuduk dia tidak berpuasa wa balighul istinsyaq illa an takuna sha'iman dan sungguh sungguhlah seriuslah ketika engkau memasukkan air ke rongga hidung, kumur-kumur, kecuali ketika engkau puasa. Kalau puasa, tahanlah, jangan mumpung puasa, lumayan, masuk dikit, alhamdulillah. Ya, ini eh, jangan sampai seperti itu, ya, jangan sampai itu batal puasanya kalau dengan sengaja. Tidak sengaja pun dimakruhkan oleh syariat. Apalagi kalau sengaja, jadi haram karena batal puasanya. Kalau singgah masuk kan Airnya bisa masuk dari hidung Bisa masuk dari mulut Kalau tanpa sengaja Maka insya Allah tidak apa-apa Tapi untuk itu Rasulullah ingatkan Jangan, jangan terlalu serius Ketika memasukkannya ke Ketika kita sedang berpuasa Kemudian yang berikutnya Yang makruh juga Ulama sebutkan dimakruhkan uh, bercumbu ya yeah. yang bisa mengantarkan kepada jima yeah. Yeah. gawat sebagian orang justru hot ketika puasa <laughs> ya yeah. nah ini hati-hati uh, hati-hati jangan sampai jangan sampai bisa membatalkan dan itu dosa besar ya. membatalkan puasa dengan jima di sini makanya ulama menyebutkan hmm, sekedarnya saja mau cium peluk sekedarnya saja jangan sampai hmm, apa kebablasan Allah subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kubsi ya turku ta'aba wasyara ba wasyahwat aumin ajli meninggalkan makan minum dan syahwatnya karena aku. Jadi, jaga-jaga dong, ya. Nah, kan tunggu sebentar lagi malam ada. Ya. ya. ini waktu siang waktu berpuasa. Ya. Sebagaimana tadinya e, makan dan minum ketika puasa yang tadinya halal kita stop, ini juga bisa mengantarkan kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 14. E, bulan Ramadan, bulan seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak tilawatul Al-Qur'an, fokus kepada Al-Qur'an, fokus. Fokus kepada bacaan Al-Qur'an, para sahabat Rasulullah SAW itu ketika masuk bulan Ramadan enggak ada kesempatan yang lain tidak ada kecuali bacaan Al-Qur'an. Diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan setiap hari hafal khatam Al-Qur'an. Ya. Ada sahabat yang setiap 3 hari khusus bulan Ramadan tidak ada e, semakin banyak semakin afdal. Ya kalau orang Menyebutkan diri dengan membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran di bulan Ramadhan, tidak kepikiran macam-macam. Pikir ini, pikir ini, pikirannya kotor. Ya, dia fokus kepada Al-Quran. Semakin banyak menghatam Al-Quran, semakin afdol. Syahrul Ramadhan al-lazi fil-Quran. Bulan Ramadhan yang diturunkan kebenarnya Al-Quran. Itu bulannya Al-Quran. Bukan bulannya macam-macam. termasuk yang dimakruhkan juga tafkir fikir nafsiyah mikir eh, membayangin berhubungan suami istri ya. Ya. itu dengan istrinya apalagi dengan orang lain wal ilah ya kemudian Wisol. Wisol hukumnya makruh. Ya, makruh. Menyambung puasa. ya Dari sahur ke sahur lagi. Tidak berpuka puasa 24 jam dia berpuasa. Itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena yang dianjurkan. Bagi umat Rasulullah SAW. Bukan bagi Rasulullah Rasulullah punya kekhususan. Rasulullah boleh wisol. Boleh 1 ke 24 jam. Boleh 2 ke 24 jam itu. Spesifik buat Rasulullah Kalau umatnya tidak boleh. Maksimal. 24 jam itu pun makruh, ya. Karena Rasulullah SAW tadi menyebutkan, lazilunas bi khair ma ajil Senantiasa orang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala selama dia menyegerakan berbuka puasa ini diakhirkan sampai ke sahur lagi. Makanya ulama mengatakan di situ makruh. Ayukum anda, yusil, kalau sila sar. Kalau kalian maksa untuk sahur ya, silakan deh, kata Rasulullah SAW. Tapi maksimal sampai sahur, ya. Tapi itu pun hukumnya makruh. Termasuk perkara yang makruh juga Dikatakan oleh ulama Makruh bagi orang yang berpuasa Nelan ludah Ya tapi eh, Jangan Jangan terlalu kepikiran Akhirnya kepikiran ludahnya nelen terus Apalagi kalau Baru Jam lima Sudah ngintip terus Ya itu sebentar-bentar nelen ludah dia ya salah sendiri ya, Mestinya jam lima gak usah dekat-dekat dapur deh ya, eh, sibukkan diri ke masjid dan lain sebagainya ya, ya khawatir nanti sholat berjamaahnya ketinggalan karena keasikan berbuka puasa dan seterusnya seperti itu sebagian ulama mengatakan makruh menggunakan siwak setelah duhur tapi pendapat yang benar bahwasanya Uh. Sikat gigi dan siwak boleh, tidak makruh. Pagi hari, siang hari, sore hari silakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kalaulah anak syukur umatilah martum bersiwak indakuliyudhu". Dalam riwayat indakulisalah. Kalau tidak melakukan umatku ini saya Aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, membersihkan gigi dan rongga mulutnya setiap kali wudu atau setiap kali sholat. Sholat kan? Duhr ya asar asar setelah duhr bukan? Iya. Mana ada asar sebelum tuhur, asar setelah tuhur. Tapi Rasulullah SAW membolehkan seorang atau bahkan kalau tidak membolehkan, aku perintahkan kata Rasulullah SAW. Ya, tapi jangan cari kesempatan. Biasanya enggak rajin sikat gigi, puasa kok rajin banget sikat gigi. Ya, ini eh, namanya apa namanya? Cari-cari eh, kesempatan. Ya. Kemudian yang berikutnya Insya Allah masih cukup waktu Hal-hal yang membatalkan puasa Yang pertama yang sepakat para ulama Yaitu jima Jima di siang hari di bulan Ramadan membatalkan puasa Dan dosa besar Wajib bertobat dan istighfar Dan mengkodok harinya ya, Mengkodok harinya Kodok kefarah ya, puasa, Membatalkan puasa dengan jima Itu memperdekat budak memerdekan budak, kalau gak ada kalau tidak ada berpuasa dua bulan berturut-turut ya 60 hari lumayan juga kan Iya, 2 hari berarti kali dua. Huh, 60 2 60 dikali 2 ya hati-hati ya, dalam permasalahan ini kalau tidak sanggup, jangan dulu bilang tidak sanggup, coba dulu. Gak kuat ya, salah sendiri siapa. Dulu waktu batalimnya kuat, ya kan. Waktu kodoknya tidak kuat. Ya ini uh, hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul-betul memang tidak sanggup, maka uh, memberi makan 60 orang miskin. Jangan alasan langsung tidak sanggup, tapi betul-betul seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut pendapat jumhur ulama, menurut pendapat mayoritas ulama keluarnya mani bagi orang yang berpuasa dengan sengaja, ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh-boleh saja, Iya tapi ya agak aneh lah. Kenapa? Semestinya di bulan puasa fokus baca Quran ini fokus hal-hal yang seperti itu nggak ada waktu lain apa ya. walaupun dengan istri bermasalah dengan istri sampai keluar mani makanya jumroh ulama mengatakan eh, batal puasanya berdalil dengan hadis kursi tadi terukutah mau syara bahwa syahwat tahu min ajli ini kan syahwatnya karena itu bukan syahwat lagi kalau sudah keluar mani da syahwat plus plus plus ya itu puasa apa seperti itu puasa baca Quran fokus ke hal-hal yang mendekatkan diri dikir stiwar itu masih ada kata Allahumma tala sabar ya disebutkan itu e hai dalakumulailah atau siamir fatulah nisab Allah berikan berikan secara khusus kenikmatan bagi kita malam baru halal kalian bermesraan dengan istri ya sebentar aja sampai malam baru kalian boleh bermesraan dengan istri Ya, melampiaskan syahwatnya terhadap istri sampai terbit fajar. Kemudian makan dan minum dengan sengaja. Ini juga dengan sepakatan para ulama. Ayatnya tadi sudah kita sampaikan. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya tidak sengaja ya tidak sengaja itu sekali dua kali tapi kalau udah luar biasa hampir setiap hari nggak sengaja. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya hari-hari pertama kita puasa karena tidak biasa berpuasa lupa. Ini dapat rukshul dari Allah Subhanahu Wa Taala fa inau ataa fa yutim masoumahu. Barang siapa yang makan minum tidak sengaja sempurnakan puasanya. Kerana itu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sering jadikan kita lupa sehingga kita dapat karunia-nya. Tapi lupa beneran, bukan lupa-lupaan. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Kalau sekiranya lupa, dimaafkan. Robbana la tu'akhidna akhirna inna sina aqtoona. Oh, hai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami dengan perkara yang kami lupa. Ya, atau kami tidak sengaja. Kemudian termasuk pembatal puasa yang semakna dengan makan dan minum, seperti apa misalnya? Seperti eh, apa infus? Ya, itu sama aja dengan makan dan minum, itu batal puasanya. Walaupun dia tidak berdosa karena eh, sisi darurat, tapi nanti dia kodok di hari yang lain. Orang kan kalau diimpos kan tidak perlu makan dan minum, itu membatalkan puasa. Adapun kalau eh, disuntik untuk pengobatan demam atau apa, maka itu tidak batal puasanya. Yang batal itu kalau memberikan eh, apa namanya, infus sebagai ganti makan dan minum, kemudian berbekam. Khilaf di antar ulama ada persisian yang kuat di antar ulama tentang berbekam apakah membatalkan puasa atau tidak ya. untuk hati-hati tinggalkan ya. kecuali kalau emergensi maka dia mengkorok di hari yang lain. Adapun kalau keluar darah tanpa sengaja ya, seperti mimisan atau luka atau cabut gigi ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Sebenarnya Ini Dalil yang lebih kuat seperti itu Ada pun Ihtajah eh, Rasulullah S.A.W Mahuwa Sa'ib Itu Ada pembicaraan Tidak tepat untuk dibicarakan sekarang Pembahasannya dari sisi disiplin ilmu hadis Yang benar Ihtajah Rasulullah S.A.W Mahuwa Muhrim Itu hadisnya seperti itu Kutubul Salam berhijama ketika dalam keadaan ehrom. Ada pun tambahan ketika soim, itu panjang ceritanya. Hadisnya kan gamblang sekali. Abtul Hajjul Muhjum. Orang yang berbekam itu batal kata Rasulullah Sallam. Ya. Oh, hadisnya yang mengatakan mansuh itu tidak tidak kuat. Walaupun di kitab sahih Kemudian sebagian ulama Sebagian ulama Mengatakan muntah dengan sengaja Batal puasanya Muntah dengan sengaja ya. Ini juga Hadisnya juga Ada pembahasan Sebagian ulama, sebagian ulama Saya katakan sebagian ulama berdalil dengan hadis manzaral qai' falaisa liqada wa man istaqafa amdan falyaqdi barang siapa yang muntah tanpa sengaja tidak wajib mengkodok barang siapa yang sengaja muntah maka dia hendaklah mengkodok <tuh> itu pendapat jumhur ulama kemudian yang ketujuh keluar darah haid atau nifas batal maksudnya seorang wanita dari tadi subuh dia sudah puasa pas sampai tuhur keluar darah haid maka batallah puasanya kemudian hal-hal yang berkaitan dengan menggunakan, menggunakan tetes mata, tetes telinga itu tidak apa-apa untuk pendapat yang benar walaupun terasa sedikit. Kadang-kadang kan pahit-pahit dikit kan, semata itu tidak apa-apa. Karena itu bukan kategori makan. Mana ada ceritanya orang makan lewat mata atau lewat telinga. Yang ada orang makan lewat hidung mungkin. Namanya saud so di dalam dari zaman Nabi itu sudah ada. Bisa orang makan lewat hidung. Kalau misalnya mulutnya tidak sanggup lewat hidung. Namanya saud. So ya. Tapi kalau dari mata Gak ada namanya orang makan dari mata ya, Bukan kategori makan dan minum Sehingga dia tidak membatalkan Kemudian tidak apa-apa orang Apa yang asma Pakai apa Pakai apa Apa semprot itu Apa namanya Saya tidak tahu itu Semprot bekah itu. Orang asma Kan supaya tidak sesak dia semprot itu Ah itu tidak apa-apa. Karena dia itu kan semacam gas atau apa, tidak masuk kepada bukan makan juga itu. Cuman di masuknya ke paru-paru. Itu paru-parunya jadi lega. Sehingga dia tidak sesak napas. Nah, itu juga bukan kategori makan dan minum. Biasanya seorang muslim yang membatalkan puasanya dikarenakan sakit atau safar maka wajib mengkodok di hari yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa man kana maridhan aw arsafin fa'iddatu min ayyamin ukhra barang siapa yang sakit atau safar kemudian dia berbuka puasa maka wajibnya mengkodok di hari yang lain Mayoritas ulama mengatakan bahwasannya Kodok Ramadan itu tarakhi Alat tarakhi Artinya tidak harus Langsung selesai Ramadan ber ber Berpuasa Kodok Tidak harus bisa sebulan setelahnya Tapi tentu saja Semakin Semakin bersegera Itu semakin afdal Sebagian bersegera Semakin afdal Kemudian Jumur lama Tidak membolehkan Mengakhirkan kodok sampai masuk Ramadan yang lain Kecuali karena uzur Misalnya sakitnya betul-betul e, Berkelanjutan Sampai setelah Ramadan berikutnya Ini pengecualian Tapi kalau tanpa uzur Tidak boleh Tanpa ujur, tidak boleh. Kemudian, juga tidak harus seorang kodok Ramadan, misalnya 6 hari harus berurutan, sehari, dua hari, tiga hari, hari. Tidak harus, boleh. Satu hari minggu ini, hari yang kedua, minggu depan, tidak boleh. Tapi, semakin cepat, semakin bagus. Ada pun hal yang berkaitan dengan orang yang Mengakhirkan kodok Karena uzur Sampai meninggal dunia Dan belum sempat kodok Maka dia tidak berdosa Tidak berdosa Dan Tidak wajib Bagi Anak-anaknya untuk mempuasakannya Karena dia tidak Tidak tidak ada tanggungan Yang ada tanggungan Itu adalah orang Yang Meng man ma ta'awal asiyam. Sama adalah orang kata Rasulullah sallam orang yang meninggal dunia tapi punya hutang puasa. Artinya apa? Dia punya hutang puasa. Ya. Hutang puasa itu berapa apa? Misalnya di bulan Ramadan dia batal 10 hari karena sakit. Kemudian di bulan Syawal sempat sehat. Di bulan Syawal sempat sehat. Tapi aduh baru sehat, mau puasa lagi berat deh akhirkan saja dia dikasih kesempatan oleh Allah beberapa hari, kemudian masuk bulan yang berikutnya, bulan dulu dah, meninggal dunia, nah ini orang yang punya hutang, yang wali-walinya wajib membayarkan atau e, dianjurkan untuk membayarkan puasanya ya. misalnya anaknya enam ya. Ya. misalnya dua-dua-dua atau mau diborong sendirian, silakan Ya Tapi kalau orang Memang gak ada kesempatan Tidak dikasih kesempatan oleh Allah SWT. Bulan puasa sebulan penuh dia sakit Masuk syawal sebulan penuh dia sakit Belum sempat sembuh Meninggal dunia Ini tidak punya utang Yang seperti ini tidak punya utang Beda dengan orang yang pertama Orang yang dikasih kesempatan oleh Allah SWT Untuk sembuh Kemudian dia undur sampai Akhirnya meninggal dunia Itu yang kata Rasulullah Soma'an hu waliyuh Dan merawat yang benar itu termasuk puasa nazar ataupun puasa Ramadan. Karena hadisnya umum sifatnya. Manma atau puasa apa saja? Yang penting puasa wajib. Puasa wajib itu bisa puasa nazar, puasa Ramadan. Kemudian. Hal-hal yang Berkaitan Dengan uzur uzur yang boleh Seorang berbuka puasa Itu orang yang sakit Orang yang syafar Dikatakan ulama Termasuk orang yang sakit Itu Wanita yang hamil Wanita yang menyusui Ya itu termasuk kategori orang yang sakit ya, Karena apa? Karena yang namanya menyusui dan hamil Itu tidak permanen Mana ada orang hamil 10 tahun Tidak ada Orang hamil paling e, 9 bulan sekian hari Lahir Menyusui paling e, 1 tahun 2 tahun Ya, hal ini beda Jangan dikiaskan Penampuan yang benar Jangan mengkiaskan orang yang hamil dan menyusui Seperti orang yang tua rentah Tua rentah orang 90 tahun Tapi akalnya masih sehat Ini kita bicara akalnya masih sehat Kalau akalnya sudah tidak sehat lagi Ya ditanya ini siapa Ini budi padahal itu salim Sudah hilang Akal sehatnya Ini seperti ini Tidak wajib puasa Tidak wajib sholat Tidak wajib tidak wajib apa, sudah pikun, ya kan, sudah tidak hilang akalnya. Kewajiban syariat itu hilang. Ya, ada pun orang yang sudah tua rentah, dia masih pintar, masih bisa berfikir uh, sehat, masih bisa ini tidak boleh ini boleh. Cuma sudah tidak sanggup kata dokter, kalau ini puasa bahaya. Maknanya seperti ini boleh dia tidak berpuasa. Ini dikarenakan, dikarenakan tuanya, dikarenakan uzurnya. Ini orangnya permanen. Ya. Mana ada suatu saat barangkali saya bisa muda lagi gak bisa. Udah kasep 90 tahun. ya Sudah gak kuat lagi. Makanya seperti ini dia memberi makan orang miskin. Dia memberi makan orang miskin. Dan tidak tepat mengkiaskan, menurut pendapat yang benar, tidak tepat mengkiaskan orang yang hamil dan menyusui seperti orang yang tua rentah. Kenapa? Karena itu tidak permanen. Hamil dan menyusui. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahai inna allaha subhanahu wa talawada asyatr salah wa siyam lil murdi wal hamil musafir ya, rasulullah salam samakan ya. Ya, rasulullah salam samakan orang safar orang sakit seperti orang hamil dan menyusui ya sebagaimana orang yang safar dan sakit apa ya. orang safar sakit kewajibannya adalah mengkodok maka pendapat yang benar demikian juga wanita yang menyusui dan hamil juga kodok Bukan bayar kafarah menurut pendapat yang benar. Ya, jadi eh, ada pun riwayat dari ben Abbas, ada riwayat yang selainnya. Ya. Jadi ada riwayat yang selain. Dalil dari Al Quran dan Sunnah justru memperkuat pendapat yang mengatakan cukup kodok saja, tidak perlu yang lain-lain. Bagi wanita yang hamil dan menyusui cukup kodok saja. Ya, tidak ada di dalam Al Quran yang berkaitan dengan hamil secara spesifik. Tapi ada kaitannya dengan orang yang tidak kuat. Allah eh, sebutkan wal ladzina yatiqunahu fidiyatan wal ladzina yatiqunahu orang yang tidak sanggup itu yang di sini disebutkan yang permanen ya wal ladzina yatiqunahu fidiyatan orang yang sudah tidak sanggup lagi permanen maka bayar fidiyah seperti itu hukumnya adapun wanita yang hamil atau menyusui itu sama dengan sakit karena dia tidak permanen ini itu pendapat yang yang benar wallahu taala alam bis Ulama sepakat, boleh orang yang eh, sakit, safar, hamil, menyusui untuk tidak berpuasa. Kalau tidak kuat, kalau kuat jangan. Iya, kalau kuat, terkhusus orang sakit kan sakit itu ada macam-macam. Ya, ada sakit kalau dia berpuasa memadurkan dia. Yang seperti ini haram hukumnya berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tulkuan luka, Jangan kalian dirunguskan diri kalian kepada Kebinasaan Allah maha penyayang atas kalian ya. Berpuasa justru memadorotkan tambah parah sakitnya Tidak apa-apa biar cepat mati saya Sudah capek hidup ini ya, Seperti ini haram, tidak boleh ya. Berdalil dengan puasa untuk bunuh diri Tidak boleh ya. Yang kedua Tidak sampai mati tapi cuman parah Semakin parah, ini juga tidak boleh Ya yang ketiga, orang sakit ringan, ya puasa gak puasa ya sama aja. Ya, sama aja, puasa gak puasa sama aja. Ya, ada kan sakit ringan, kita juga pernah ya meriang-meriang dikit lah. Ya, puasa gak puasa ya sama aja. Pilek-pilek dikit gitu, meriang-meriang dikit. Sebelas-dua ya, belas itu, puasa gak puasa ya gini juga gak puasa juga gini juga, mending puasa. Iya, seperti itu. Jadi untuk orang yang hamil dan menyusui, kalau tidak memandurkan dia, ulama membolehkan wanita yang hamil dan menyusui sebagaimana hadis yang tadi kita bawakan itu terkala memberatkan dia puasa dan e, maka memandurkan dia ketika berpuasa, memandurkan dia dan janinnya atau bayinya. Tapi kalau ternyata kata dokter, wah ibu sih sehat, sehat banget ya kan. Artinya ibu berpuasa juga tidak ada efek kepada bayi dan itu tidak apa-apa kepada janinnya tidak ada efek, tidak apa-apa. Ya kan boleh orang yang hamil berpuasa? Bahkan dianjurkan kalau tidak memadarodkan. Iya. Yang menjadi masalah kalau madarrot. Kalau madarrot seperti itu. Demikian juga orang yang musafir. Musafir ada banyak macam. Ada musafir yang memberatkan dia. Ada yang musafir yang tidak memberatkan dia. Makanya seperti ini tidak masalah Seperti Rasulullah S.A.W. sering berpuasa ketika safar Ada pun hadis yang mengatakan siam tidak Bukan kebaikan Seorang ber, Seseorang berpuasa ketika safar Itu kalau sekiranya Memberatkan dia Karena konteks hadisnya itu Ada sahabat yang berpuasa ketika safar Ketika di e, per, perjalanan jihad Sampai pingsan-pingsan Dalam hadisnya itu sampai pingsan-pingsan Maka dari situ Rasulullah mengatakan Sebab belurut, sebab keluarnya hadith Laih samin al-birah samin siapa ini Bukan kebaikan Seorang berpuasa Seorang berpuasa ketika sahabat ini nih Sahabat nih pingsan-pingsan Sampai dibopong-bopong eh, Seperti ini yang yang Bukan kebaikan Tapi kalau orangnya sehat-sehat saja Seperti Rasulullah ya, Dan Abdullah bin Roha Dan Mikdad dan lain-lain yang kuat-kuat Panas, terik Ya Kata sahabat, "Laisa minna sa'imilla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Rahah." Tidak ada yang berpuasa ketika itu panas terik. Ya. Arab itu 50 derajat lebih. Terik panasnya. Di medan jihad lagi Rasulullah tetap berpuasa. Kuat Rasulullah. Jadi ya, silakan. Silakan, tidak ada masalah seperti itu. Ya. Ini e, kalau sekiranya safarnya nyaman, ya. maka ulama menganjurkan dia berpuasa. Yang afdal baginya dia berpuasa. Ya, Yang abdul baginya kerana tidak ada maturrat. karena tidak ada maturrat sama sekali untuk dia berpuasa. Jadi kita katakan tadi orang yang sakit itu ada tiga keadaan. Ada yang sama sekali tidak sanggup berpuasa. Ini haram hukumnya. Yang kedua ada orang yang berat berpuasa baginya dan memadrotkan dia. Ini juga tidak dianjurkan untuk berpuasa. Orang yang ketiga sama saja. Mau mau puasa enggak puasa ya sakitnya gitu-gitu aja tidak memudaratkan tidak menambah tidak seperti itu. Memang seperti ini dianjurkan dia untuk berpuasa. Orang yang safar juga. Orang yang safar itu eh, ada keadaannya. Keadaan yang tidak memberatkan beda dengan keadaan yang memberatkan. sehingga ulama menyebutkan kalau tidak memberatkan maka dianjurkan untuk dia tetap berpuasa hanya saja ulama mensyaratkan untuk berbuka puasa jumur ulama jumur ulama mensaratkan jangan sampai puasanya karena maksiat Kenapa? karena apa? karena Berbuka puasa itu rukshah dari Allah subhanahuwataala. Jumhurul Ulama mengatakan, maka orang yang bermasyad mana diberi rukshah, diberikan keringanan. Ya. Sebenarnya ini permasalahan yang lebih banyak teorinya daripada faktanya. Kalau orang yang ingin bermasyad ngapain dia mikir-mikir puasa, ya kan? Mungkin-mungkin kondo, enggak mikir-mikir sama sekali. Ya, tapi ya itu disebutkan oleh Ulama dalam kitab-kitabnya. Ya, artinya ee, lebih banyak teorinya ketika berbicara boleh nggak orang yang puasa dia tidak mikirin mau kodo mau kodo ah saya nggak pikirin saya mau senang senang ya wal'iyah subhanallah ya wal'iyah subhanallah sebagian orang justru di bulan Ramadhan sayetornya semakin kuat ya, sayetornya semakin bersemangat untuk berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala wal'iyah subhanallah yang berkaitan dengan wanita yang menyusui dan hamil ini dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa di bulan ramadhan bagi wanita yang menyusui dan hamil karena menyusui dan hamil itu memberatkan bagi wanita untuk berpuasa untuk berpuasa, apalagi di bulan-bulan yang kritis di bulan-bulan yang kritis sehingga memadrotkan dia dan janinnya Maka dari itu Allah subhanahu wa taala membolehkan syariat membolehkan berbuka bagi mereka. Jadi tadi kita katakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui itu statusnya sama hukumnya orang yang sakit. Jadi dia ambil hukum orang yang sakit. Beda dengan orang yang tua rentah. Orang yang tua rentah ini yang tidak sanggup berpuasa tapi akalnya masih ada. Ini dia tidak wajib berpuasa Dia cukup memberi makan Memberi makan Setiap hari satu orang miskin Setiap hari Satu orang miskin Ada beberapa pertanyaan yang masuk Haruskah kita setiap malam berniat puasa? Iya Setiap malam kita wajib berniat berpuasa karena Rasulullah SAW bersabda, malam yue itu sia min dan lail, fala sia malah. Barangsiapa yang tidak berniat puasa dari malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Dan kita tahu yang namanya puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan dari Bukan pula eh, Apa namanya Dari awal bulan Buktinya boleh di tengah-tengah itu kita Tidak berpuasa Jadi puasa itu Puasa Ramadan itu sendiri-sendiri Bukan satu satu ibadah kesatuan Buktinya apa? Buktinya batal Sepuluh hari Hari yang lain tidak batal Yang dua puluh hari Tidak batal Batal sehari tidak menggugurkan 29 hari yang lain. Beda dengan salat. Salat batal satu rakaat batal semuanya. Seperti satu kesatuan. Maka dia niatnya pun sendiri-sendiri. Ya, niatnya pun sendiri-sendiri. Tapi itu pendapat yang benar wallah taala alam hisan. Ada pertanyaan lain? Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Tidak membatalkan puasa ya, Karena dia bukan kategori Makan dan minum ya kan? Dia bukan kategori makan dan minum Yang membatalkan puasa Itu donor darah Bela antara cuci darah dan donor darah Donor darah Kalau donor darah Itu eh, Sifatnya sama seperti Makan dan minum, maka dia batal Kenapa diketahui ulama Sama seperti makan dan minum Karena apa Karena makan dan minum itu efeknya apa? Efeknya ada makanan, minuman, ada masuk vitamin, protein, dan lain sebagainya masuk ke dalam perut. Kemudian diolah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jadi darah. Ya, ya, kecuali kalau bukan makanan yang masuk batu misalnya, nggak bisa jadi apa, -apa. Ini makanan yang masuk, maka ujung-ujungnya jadi darah. Dibuat simpel dengan donor darah. Ya, makanya pendapat ulama donor darah itu membatalkan puasa. Karena itu lebih lebih dari sekedar makan dan minum. Lebih instan lagi. Lebih dari infus. Infus masih diolah kemudian jadi darah, tapi donor darah langsung. Vitamin, protein semua masuk dalam darah. Ya kan? Beda dengan cuci darah. Cuci darah itu tidak berimbas kepada eh, apa namanya? darah dia juga tidak ditambahin, tidak, tidak mungkin enggak tahu kalau dikurangin. Ya tidak ada tambahan-tambahan kan ada saudara kalau ada seperti itu ya batal saya tidak tahu persis ya. kalau misalnya ditambah sehingga dia e, semacam infus dan lain sebagainya kemudian efeknya berimbas kepada e, kesehatan maksudnya sama seperti infus ya batal ya artinya menambah nutrisi nutrisi Ya, seperti itu ya. Enggak, enggak, enggak Maksud saya Apa namanya? Transfusi ya Transfusi darah Donor darah batalnya Salah menurut saya Transfusi darah donor Kita terima darah orang lain ya Itu transfusi darah, itu batal Donor darah juga batal Tapi dari sisi yang lain Sisi Bosnya dia dikiaskan dengan bekam. Ia ya. abtoral haji melamuhjun ini lebih parah daripada berbekam. Ya. Donor darah lebih parah daripada berbekam. Jelas Insyaallah. Yang mendapat pahala buka pahala puasa bagi orang yang memberi makan iftar, apakah cukup makanan kecil ketika ber, berbuka seperti korma, kue ataukah termasuk yang memberi buka semuanya? Semuanya yang mau makanannya kecil Mau makanannya besar Kalau dia sifatnya eh, Dimakan orang-orang yang berpuasa, kepuasa Insya Allah Itu termasuk mendapatkan Pahala Berbuka puasa Sanggupnya kecil ya kasih kecil Sanggupnya besar ya kasih besar Sanggup dua-duanya kasih kecil dan besar ya Supaya dia dapat pahala Semakin sempurna Ada lagi tidak ada. Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai sini wabillahi taufiq wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaikum alaik. warahmatullahi wabarakatuh